Blessed be the Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Di kalaulah dosa nabda, ada daniel wa dzali. Allahumma krimna, binurul fahmi, wa akhirjna min dulumatil wahmi, wa ftahlana Abuwab rahmatik. Wan Syarh Alina, semoga Ya Rahmat Rahimin, Allahumma Inna Nasyaluka, Rahmat Nabiin, wa Ibdaal Mursalin, wa Alhamal Malaikat Al Mubarbin, Allahumma Qadina Bil Ilmi, wa Zayinna Bil Helmi, Aatina min ladunka rahmah muallimna min ladunka ilma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-'alim al-hakim sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ayna asallna ilangal Kalau wajib matai ni amatu wal waktu wal kostu matai non wajab. Kalui tiri amamu terakon menafliha, tapi hitap ini ya tuan lebih Duna idhafatin lizil jalali wa'adadir raka'ati wal sigbali. Kita masih di dalam pembahasan niat. Di mana niat itu adalah sebuah unsur yang paling penting dalam ibadah. Dan termasuk daripada rukun salat. Kalau tidak niat, maka tidak sah. Niat itu fungsinya adalah, Kalau dalam pekerjaan fardu, Jika diniati, maka hukumnya sah, sehingga tidak perlu diulang. Tapi kalau dalam pekerjaan sunnah, Untuk kita mendapatkan pahalanya, maka harus berniat. Kalau tidak berniat, kita tidak mendapatkan pahalanya. Dan yang demikian itu berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna melahmu jadi sesungguhnya segala macam perbuatan itu tergantung kepada niatnya nah, oleh karena itu di sini oleh mu dijelaskan lebih mendetail. Tentang niat shorat. Sebelum kita menjelaskan tentang yang ditulis dalam kitab Zubat ini, maka ada baiknya kita untuk mengetahui tentang syaratnya niat atau pembahasan tentang niat, Karena niat itu mempunyai beberapa pembahasan. Dan semua pembahasan itu penting kiranya dalam ibadah kita, di mana disebutkan oleh para ulama dalam sebuah syair yang berbunyi Hagi gotun hukmun mahallun wazaman kefiyatun syartun wa maksudun Hasan. Jadi pembahasan tentang niat itu ada tujuh macam, ada tujuh pembahasan. Yang pertama adalah hagi gatun. Hagi gatun itu adalah definisinya. Kita sudah banyak membahas masalah defisi, definisi niat itu di dalam pelajaran yang lalu. Yaitu, Gostusyei Mukhtarinan Bifi'lih. Bertujuan melakukan sesuatu di mana tujuan tersebut bersamaan dengan pekerjaannya. Itu namanya niat. Tapi kalau tidak bersamaan, namanya azam. Kalau niat itu bersamaan dengan pekerjaannya. Oleh karenanya awal pekerjaan sholat itu adalah tagbiratul ikhram. Maka harus niat itu ketika melaksanakan tagbiratul ikhram. Jadi dalam kebanyakan ibadah itu, niat itu harus di awal dan bersamaan dengan pekerjaannya kecuali yang dikecualikan atau dibolehkan. Di antaranya adalah puasa. Kalau bersamaan dengan awalnya justru tidak tidak sah karena syaratnya puasa itu harus tab tabiyit, harus menginap niatnya itu. Begitu pula zakat boleh didahulukan niatnya. Harusnya bersamaan dengan pembagiannya, tapi boleh didahulukan niatnya. Ini sekiranya harta yang wajib dizakati itu dikumpulkan, lalu diniati ini adalah wajib, zakat wajib hartaku. Kemudian setelah itu serahkan kepada orang atau dibayikan tanpa ada niat, tanpa perlu niat lagi. Itu diantara yang dikecualikan dan yang dibolehkan. Nah, jadi hagi gatun. Hukmun, apa hukumnya berniat? Umumnya adalah wajib. Wajib dalam pekerjaan fardu supaya tidak perlu diulang. Wajib dalam pekerjaan sunnah supaya mendapatkan pahalanya. Jadi kalau Sumpama tidak niat, maka tidak sah. Nah kemudian, mahalun. Ada juga pekerjaan-pekerjaan ibadah yang tidak wajib niat. Ada, gitu loh. bukan semuanya wajib. Tapi ada juga yang tidak wajib. Seperti buduknya mayid. Itu hukumnya wajib niat. Tapi mandikan mayat hukumnya sunnah niat Jadi mandikannya Itu hukumnya sunnah niat Tapi mewudukannya Wajib niat Padahal mandinya hukumnya wajib Wuduknya hukumnya sunnah Makanya dibikin teka teki Kita mempunyai perkara yang wajib Tapi niatnya sunnah Dan kami mempunyai perkara yang sunnah Tapi niatnya wajib Apakah itu? Nah itu tadi jawabnya Terus Mahalun tempatnya niat itu di mana? Jadi tempatnya niat itu ada di dalam hati. Tempatnya niat itu dalam hati karena telah kita jelaskan pada pelajaran lalu bahwasanya niat itu adalah termasuk arkan kelbiyah. Kenapa dikatakan arkan kelbiyah? Karena dilangsungkan dan dilaksanakan di dalam ha hati, gitu lah. Sedangkan Melafatkan niat itu adalah sunnah dan itu mazhab imam syafi'i. Oleh karenanya habib syeh di dalam wasidahnya kan mengatakan kango niat solat t n n o kango niat usolli solat n n o. Jadi kalau enggak. niat maka bukan n o maksudnya gitu loh. Apalagi yang Mengingkari orang yang melapatkan niat. Nah itu orang yang bodoh. Kenapa kita katakan bodoh? Karena dia mau mengingkari Imam Syafi'i. Siapa dia? Siapa Imam Syafi'i? Jadi tidak boleh kita mengingkari seorang mustahid. Jadi manusia itu di dalam ibadah itu ada mustahid, ada mugalit. Jadi kita ini mugalit. Sedangkan imam-imam yang empat itu namanya mustahid. Tidak mungkin lagi sekarang ada mustahid. Oleh karenanya, kalau kita lagi sholat kemudian kita baca usulifardoddhuri arba'arokatir mustagbilalqiblati adaan imaman atau makmuman lillahi taalaallahu akbar. Misalnya. Misalnya seperti itu. Maka ada yang ingkari, eh ngapain dilafadzkan niat? Rasulullah enggak pernah melucap mengucapkannya misalnya. Enggak ada hadisnya dan sebagainya. Itu bid'ah. Nah, kamu katakan pada dia, "Eh, maaf ya, saudaraku. Kamu itu mugallad apa mustahid sih? Jadi enggak usah banyak, enggak usah panjang lebar. Enggak disebutkan kok di Zubad, sebutkan kok di kitab enggak usah. Tanyakan saja, kamu itu mugallad apa mustahid?" Kalau dia jawab, mengatakan, saya Mughalit. Ah, kamu Mughalit, tidak boleh mengingkari Mustahid. Ini kan sesuatu yang ditetapkan oleh Mustahid, Imam syafi'i. Tapi kalau dia mengatakan, saya Mustahid. Ah, berarti kamu itu harusnya masuk rumah sakit gila. Kenapa? Ah, karena syaratnya Mustahid itu sekarang hampir dikatakan tidak mungkin lagi. Tahukah kita Imam Suwiti? Syabdur Rahman al-Switi, Rahimallah, Rahmat Rahbarah. Yang dia itu sebelum meninggalnya Dia mengatakan aku sudah pernah berjumpa Dengan Nabi SAW Dalam keadaan yakodotan 70 sekian kali Itulah kenikmatan yang sesungguhnya Artinya Bapak Nabi Rasulullah hampir setiap malam Tapi Bertemu langsung, bertata muka langsung Itu 70 kali sekian Itu Nabi Muhammad SAW eh, Imam Suyuti Beliau punya karangan berapa? 500 kitab 500 karangan kitab. Bukan hanya dalam satu ilmu, tapi berbagai ilmu. Jadi berbagai macam ilmu di karangnya. Beliau pernah mengaku dirinya sebagai, mengkoltus kendirinya sebagai mustahid, mutlak. Tapi hanya berumur satu minggu, kemudian dia mencabut kembali pengakuannya tersebut. Kenapa? Nah, karena diteror oleh para ulama pada saat itu, bagaimana mungkin orang mengaku sebagai mustahid, mutlak. Jadi kemudian di kemukakan syarat-syarat untuk menjadi macam-macam, akhirnya tidak ada pada desainnya Abdul Rahman Suyiti. Sehingga beliau menarik kembali ucapannya tersebut. Kalau ini si Abdul Rahman Suyiti, apalagi orang yang sekarang-sekarang ini, belajarnya di mana emangnya? Jadi cuma ngaku mahasiswa lah, mahasiswa baru S1 belum jadi S1 juga sudah ngaku, ngaku mustahid. Bermodalkan jenggot ngaku mustahid banyak mata rempian, jadi lihat dulu belajar kita itu harus besar dan luas wawasannya sehingga kalau itu dikatakan bahwasanya itu adalah pendapat dalam satu mazhab, maka kita harus terima itu adalah sebuah fatwa yang difatwakan oleh ulama mustahil jadi kita nggak boleh mengingkarinya jangan mengatakan oh nggak ada So, Masak syafi tidak ada, nah, itu lebih bodoh lagi itu namanya Nah Kamu masaknya apa? Saya syafi, kamu apa? Nah, harusnya seperti itu nah, Oleh karena itu Sekarang ini memang yang namanya kebodohan itu Merata di mana-mana Jadi kalau ada yang mengingkari kita kunut Kita ee, Baca niat, terapur dengan niat Maka kita katakan tadi, siapa kamu? Apakah Mughalit Atau Mustahid Nah, kalau mogalet, kamu katakan, tidak boleh mengingkari mustahhid. Ya, waishodar aku boleh aku nasihatkan. Kalau boleh aku nasehati, aku nasehati. Di dalam kitab itu tidak boleh mengingkari seorang mustah, mustahhid. Kalau dia itu mogalet. Tapi kalau dia itu mustahhid, nah, tinggal aja. Berarti dia orang gila. Itu. Nah, kenapa? Nah, kenapa kamu katakan orang gila? Habis? Bagaimana mungkin seorang seperti kamu ini bisa melaksanakan syarat mustahhid mutlak itu? Tahu syaratnya? Syaratnya itu adalah diantaranya harus dia itu menghafalkan seratus ribu hadis tanpa wasitah. Tanpa wasitah. Kamu langsung dengar, langsung. Anfulan, anfulan, sampai ke Rasulullah. Jadi harus ada sanatnya. Dan suahi, seratus ribu hadis itu suahi. Kalau kita dapatkan seratus ribu yang suahi dari, dari mana sekarang? Dari kitab. Bukhari, dari kitab muslim, dan sebagainya. Enggak, harus seratus ribu itu kita dapatkan langsung dari perorangan. Apa yang mungkin kita sekarang akan melaksanakannya? Harus hafal dengan Al-Quran, dengan tujuh bacaannya sekaligus. Harus tahu dengan setiap asbab nuzul ayat. Harus tahu dengan setiap nasih dan mansuh daripada ayat. Nah, kan? Nah. Bisa kita kan gila, kan? Gila kalau dia itu ngaku muscahid itu. Nah, jadi kita jauh daripada muscahid itu, jauh. Sehingga Imam, Imam Suhiti tadi akhirnya dia itu mengaku dirinya sebagai mustahid nisbi. Jadi mufti madhab. Lah. Mufti madhab saja. Terus. Nah itu. Hagi gantun hukmun mahalun wa zaman. Sedangkan Imam Syafi'i mensunahkan kita melafatkan niat karena dua hadis. Jadi bukan tanpa dasar. Ada dasarnya. Yang pertama adalah suatu waktu Nabi Muhammad saw datang ke rumah Syadatuna A Aisyah. Kemudian dia bertanya kepada Sayang Aisyah Gal yang Aisyah, apa keadaan makanan? Dijawab oleh Syaikh Aisyah tidak ada. Insyaallah Idan ini soim. Kalau begitu aku berpuasa. Nah, Rasulullah melafalkan Idan ini so Kalau begitu aku berpuasa. Berarti kan itu kan melafalkan niat. Nah, berarti hukumnya sunnah dong. Gitu, karena sudah dicapkan oleh Nabi saw. Gitu. Begitu pula ketika Nabi sallallahu alaihi melaksanakan haji satu-satunya yaitu hajatul wada. Nah, di mana pada waktu itu beliau mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana cara melaksanakan manasik haji dengan benar. Oleh karenanya beliau mengatakan khudzu masa khudhu anni manasikakum. Jadi ambillah langsung daripada aku cara-cara kalian melaksanakan manasik haji. Nah, di antaranya Nabi Muhammad SAW dengan suara yang lantang. Nawaitul hajjah wa ahramtubihi lillahi ta'ala. Nah, berarti dilafadkan oleh Nabi. Sedangkan dilafadkan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau tidak wajib, ya sunnah. Berarti ini hukumnya apa? Sunnah dong. Nah, oleh karena itu, jadi yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i dalam madhabnya itu, jangan ditentang. Nah, jadi jangan kita itu harus berlapang dada. enggak harus, enggak boleh kita memasakkan orang lain untuk ikut madhab kita. Atau kita katakan ikut mazhab. Selain Imam Syafi'i berarti salah. Itu salah. Jadi harus kita mempunyai wawasan yang luas. Oleh karenanya Imam Malik mengatakan ilmu matakan. Barang siapa yang luas ilmunya. Maka akan luas juga wawasannya. Nah, jadi kenapa dia tahu. Oh iya Imam Syafi'i memang mencunahkan itu. Oh iya Imam B. Hanifah mencunahkan itu. Jadi luas. Jadi kita tidak sempit. Nah, jadi bukan hanya. E, apa identik dengan perbuatan yang kita ketahui saja tapi banyak hal di luar sana yang tidak kita ketahui. Haqiqaton hukmun mahallun wa zaman kapan waktunya berniat seperti kita katakan tadi waktu yang berniat itu di awal pekerjaan ibadah ibadah. Umumnya seperti itu tapi ada yang dikecualikan seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian wa zaman caranya bagaimana? Caranya niat itu tergantung kepada pekerjaan Pekerjannya antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lainnya berbeda. caranya berbeda. Seperti kalau uduh niatnya nawaitul uduh alirafil hadatil solat jangan niat seperti itu. Kalau solatnya seperti itu ya enggak sah solatnya. Jadi masing-masing mau punya niat tersendiri sendiri. Ada cara caranya nya solat sunnah solat wajib beda. Solat sunnah antara solat sunnah jatuh wajat sama jatuh sabab berbeza nafilah menterakoh berbeza. Itu maksudnya. Nah, jadi e, kalau caranya itu berbeda antara satu pekerjaan ibadah dengan ibadah yang lain, yang lainnya. Kaifiatun syartun, nah ini yang paling penting. Syarat niat. Syaratnya itu adalah yang paling penting. Kenapa? Dengan kita melaksanakan semua syaratnya, berarti niat kita sah. Kalau sudah niat kita sah, maka ibadahnya pun juga otomatis sah insyaallah, gitu loh. Apa itu syaratnya? Syaratnya itu adalah yang pertama Islamun nawi. Islamun Nawi Jadi yang berniat itu Seorang yang beragama is Islam Oleh karenanya di sini dikatakan oleh para ulama Setiap perbuatan ibadah yang membutuhkan kepada niat Tidak sah dilakukan oleh orang ka kafir Artinya apa? Kalau ibadah yang tidak membutuhkan niat Dilakukan oleh orang kafir Lalu orang kafir itu kemudian masuk Islam Semua perbuatan yang tidak butuh niat itu Dimasukkan ke dalam amal kebaikannya kalau dia masuk Islam. Kalau dia tidak masuk Islam, enggak. Ngerti? Nah, tapi, setiap ibadah yang membutuhkan niat, seperti sholat, puasa, zakat, haji, umrah, dan lain sebagainya, yang membutuhkan niat, jika dilakukan orang kafir, enggak sah. Karena syaratnya dia itu harus Islam. Apakah ada pekerjaan yang tidak butuh niat? Banyak. Di antaranya sodakoh, tidak wajib niat. Di antaranya azan, tidak wajib niat di antaranya apa lagi Hah? membantu orang lain nggak wajib niat baca Quran nggak wajib niat melihat wajah orang alim nggak nggak wajib niat apalagi nah membantu orang tua nggak wajib niat ah semuanya itu sah kalau dilakukan oleh orang kafir itu sah kemudian itu syaratnya yang pertama yang kedua tamyizun nawi Seorang yang niat itu sudah mumai-mumayis. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama. Setiap perbuatan yang diharuskan ada niatnya di situ. Tidak sah daripada seorang yang masih yang belum mumai-mumayis. Kecuali yang dikecualikan. Nah Seperti apa dikecualikan? Seperti puas. Uh, seperti apa? Haji sama umroh. Itu boleh dilakukan oleh anak kecil. Tapi yang niat bukan anak kecil itu. Yang niat adalah orang tua. Orang tuanya. Atau walinya yang bawa anak tersebut. Ya seperti ya. Abdul Rahman ini, dia niat haji atau niat umroh enggak sah, tapi harus ustaz yang niatkan. Jaman ya, ya? Nah, jadi itu. Terus uh, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah al-ilmu bil manwi. Tuh, itu yang paling penting. Dan itu yang harusnya dijelaskan dan disebarkan kepada seluruh kaum muslim. Apa itu? Artinya al-ilmu bin manui itu adalah, adalah harus mengetahui dengan perbuatan atau pekerjaan atau tindakan ibadah yang dilakukannya sebelum dia itu berniat. Dia gak tahu bagaimana caranya sholat. Dia niat sholat. Gak sah sih sholatnya. Jadi harus dia tahu dulu bagaimana sholat itu. Rukunnya bagaimana. Harus tahu. Artinya apa? Belajar dulu. Nah itulah maksud daripada sabda Nabi Alaihi Wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim jadi wajah hukumnya belajar ah ini. Jadi ada kaitannya dengan belajar. Enggak sah salatnya, enggak sah puasanya, enggak sah ibadahnya semuanya enggak sah kalau dia tidak tahu dengan seluk-beluk ibadah yang dilaksanakan dengan niat itu. Kenapa? Syarat sahnya niat itu adalah al-ilmu bil manwu. Itu, tiga Yang empat al-jazmu bin niyah. Dia harus yakin dengan niatnya. Enggak sah kalau melakukan suatu tindakan dia ragu dalam niatnya. Misalnya apa? Kentut enggak ya? Kentut enggak ah daripada ragu-ragu Udu ah gitu Udunya dalam keadaan rah Ragu, bagaimana ah, hukumnya? Kalau ternyata dia itu enggak punya udu beneran ah, Maka hukumnya tidak sah Kalau dia ternyata memang masih ada udu, ah, Maka hukumnya terjadi Gitu lah Kalau ternyata dia tidak punya udu Maka hukumnya tidak sah, karena apa? Niatnya ragu Enggak boleh niat ragu, niat itu harus man Mantap, enggak boleh ada keraguan Terus gimana? Solusinya gimana? Solusinya dibatalin. Cari suatu hal daripada sebab-sebab membatalkan Udu tapi tidak malu, gitu. Loh. Jangan kentut depan orang. Ayo, apa misalnya? Hmm? Ya kencing kan rapat masuk kamar dibakdakan lagi lagi. Hah? Hah? Apa? Tidur dulu Tidur dulu kebua, Habis sholatnya waktunya <tidur> Apa Apa yang batalkan? Tapi tidak Repot Hah? Apa Tidak tahu amin oh, itu kemaluan, repot banget harus ke bawah dulu ke atas gitu. Kelihatan orang gimana lagi? <laughs> eh, nah caranya kentut tapi nggak bunyi nggak ada orang. <laughs> eh, kenapa? Karena kalau kentut bunyi ada orang malu, nggak bunyi ada orang bau, nah, gitu. Jadi cari tempat yang banyak anginnya jadi cepat berlalu. Eh, nah, jadi ternyata kentut itu ada filsafatnya. Kentut itu ada pelisafatnya. Coba lihat. Kalau kentut itu bunyinya keras, bau nggak? Kalau nggak keras, bau nggak? Tuh, ternyata ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kelebihannya kentut yang keras itu tidak berbau. Kekurangannya kentut yang tidak keras itu berbau. Ah tuh, nah, Sebagaimana itu kentut, yang kentut pun juga ada kelebihan, ada kekurangannya gitu loh. Nah itulah bagaimana Allah menciptakan manusia semuanya. Semua ada kekurangannya, ada kelebihannya. Jadi jangan kita sombong karena kita ada kekurangan. Nah, jangan kita merasa rendah diri karena kita ada kelebihan. Nah itu dua hal yang diajarkan dari ciptaan Allah kepada kita, makhluk manusia. Jadi semua yang berkaitan dengan manusia semuanya seperti itu. Coba lihat. Ketika seorang itu kaya, nanti ada penyakitnya. Ketika seorang sehat enggak ada uangnya. Nah itu. Emang begitu sudah ciptaan, enggak ada sempurna di dunia enggak ada sempurna. Seperti kalian nih. Yang cantik-cantik biasanya enggak pinter-pinter. Yang enggak cantik pinter-pinter. Ya kan? Coba lihat. Ada yang cantik tapi ketiaknya bau. Mulutnya bau. Nah, banyak kutuknya. Jadi yang tadinya cantik hanya gak cantik. Nah itu kekurangan. Jadi kita kalau nanti memilih jodoh. Kita harus siap dengan kekurangan serta kelebihannya. Sabar dengan kekurangannya. Bersyukur akan kelebihannya. Itulah manusia yang sejati. Yang tahu diri dan tahu. Mesti harus berbuat apa di dalam makhluknya Allah itu. Karena Allah menciptakan seperti itu. Gak ada yang Gak ada yang... Sempurna tidak ada kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi harus ingat semacam itu ya. Jadi kita punya anak bermacam-macam, wajahnya bermacam-macam, sifatnya bermacam-macam. Ada kekurangan masing-masing, ada kelebihan masing-masing. Kalau kita belajar dan kita benar-benar bertafakur dalam hal ini itu sudah luar biasa. Suatu pelajaran yang sangat berarti dalam diri kita. Nah itu syarat yang keempat. Cara yang kelima adalah Adamul Ityan Bima Yunafiha Jadi dia itu tidak melakukan sesuatu Yang bisa meniadakan niat itu Misalnya apa? Uduk tapi Sambil megang suami eh, Tolong pegangin dong aku misalnya Kepada suaminya Sambil uduk, ya kan mbak Apa gunanya uduk gitu Sambil uduk sambil kencing Siapa tidak uduknya? Enggak sah karena dia itu melanggar syarat sahnya niat. Apa itu? Dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan niat itu sebelum rampung. Sehingga niatnya tidak sah. Niat tidak sah, wudunya juga tidak tidak sah. Sedangkan syarat yang keenam adalah niat itu jangan digantungkan. Aku mau sholat, tapi kalau si fulan datang aku batalkan. Enggak sah di awal udah. Aku mau sholat, kalau embok-embok datang itu aku batalkan. Bombok datang kan cari mantu biasanya gitu lah. Nah, Siapa tidak sholatnya? Aku mau sholat. Tapi kalau... Makanan sudah tersedia, aku batalkan. Nah, dari awal sudah tidak? Tidak sah. Jadi niat itu tidak boleh digantungkan. Niat tidak boleh digantung? Gantungkan. Nah, itu syaitu syaitu syaitu wa maksudun hasan. Maksudnya apa? Maksudnya niat itu... Al maksud di sini adalah fungsi. Paham lihat ke Ustaz Janda Zosta dan semuanya. Paham. Teralihkan jadinya pandangan saya. Si cantik berbalutkan u. Paham. Ya. Ah, jadi seperti itu saya katakan tadi apa tadi saya katakan sampai lupa akhirnya habis mandang ustazah jadi lupa akhirnya itulah seorang suami kalau didampingi istrinya jadi semangat pem, terus uh, saya bilang apa tadi nah, jadi nggak boleh digantung gantungkan niat itu nah, kemudian maksud dunia yang terakhir pembahasan tentang niat adalah fungsi daripada niat Fungsi daripada niat itu adalah tamizul ibadah anil adah wa tamizu maroti ibadah. ibadah. Jadi fungsinya ada dua. Yang pertama untuk membedakan antara pekerjaan ibadah dengan pekerjaan yang bukan ibadah. Yang kedua untuk membedakan antara pekerjaan ibadah yang wajib dengan ibadah yang sunnah. Sun. Itulah fungsi daripada niat. Sedangkan Hasan di situ. Wa Maksudun Hasan itu adalah untuk supaya sinkron sama dengan awal bednya itu. Nah itulah pembahasan tentang niat. Sekarang kita akan bahas tentang Ugu ugudul... ya. Karena kalian semua calon-calon pengan. Ya. Itu bilang pengantin ketawa semua. Tapi belajar dulu. Bagaimana? Hilang gel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, sayidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihin. sallallahu alaihi wasallam, "Inna min akmali almu'minin imanan ahsanuhu Jadi kita wahai kata Nabi bahwasanya paling sempurnanya kaum mu'minin. imannya adalah yang paling baik akhlak-akhlaknya. jadi akhlak itu apa sih? Banyak Para ulama berbeda pendapat mengenai definisi daripada akhlak. Tapi, ada sebuah definisi yang sangat mudah untuk dicerna. Sangat mudah untuk dilaksanakan. Yaitu, setiap tindakan, setiap perbuatan. Jika kita melaksanakannya, maka orang akan memujinya dan senang karenanya. Dan itu akhlak yang baik. Sedangkan sebaliknya, setiap tindakan atau setiap perkataan yang jikalau kita melaksanakannya atau mengucapkannya, maka orang akan sakit hati dan benci kepada kita. Nah, itu adalah akhlak yang tidak, bah, tidak baik. Nah, jadi, manusia itu sama. Manusia itu tercipta itu sama. Ada hawa nafsunya dan ada perasaannya. Ada hatinya dan ada hati nuraninya Jadi sama Artinya Bukan berarti karena kita perempuan Berarti beda dengan perempuan yang lainnya Kita warga bangil Beda dengan warga lainnya Sama Oleh karena itu Apa yang kita biasa inginkan Itulah keinginan manusia Apa yang biasa kita harapkan Itulah harapan manusia apa yang tidak disenangi oleh manusia itulah juga tidak disenangi oleh umumnya manusia. Gitu. Senang gak kalau kamu seumpama diberikan hadiah? diberikan hadiah. Senang gak kalau semua kamu dipuji? Nah, Tapi hatinya manusia kan seperti itu kan? Senang ya udah puji orang. Asalkan pujian itu pada tempat, tempatnya. Jangan memuji bukan pada tempatnya. Hanya untuk mengharapkan sesuatu darinya. Jangan. Jadi seperti itu. Senang tidak kalau semua kita dibantu? Bantu orang. Nah, senang tidak kalau semua kita dikata-katain? Jangan katain. Jadi sebagaimana kalau kamu dikata-katain, sakitkan hatinya, maka orang juga sakit. Apa cuma kamu yang sakit hatinya, kalau orang lain tidak sakit. Senang tidak ditudih-tuding? Nah, orang juga senang ditudih-tuding. Senang tidak kamu dijorokin orang? Eh jangan jorokin orang, gitu lah. Nah, itulah maksud daripada firman Allah Taala yang berbunyi man aamil salihan fali nafsihi wa man asaa fa liha lil abid. jadi apa yang kalian lakukan itu untuk Dari kalian sendiri. Daripada kebaikan kalian yang merasakannya. Saman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu fid dunya qablil akhirah wa man ya'mal misqala syarran jadi sebelum kita itu memetik hasilnya, imbasnya, balasannya yang sesungguhnya nanti di akhirat Di dunia kita juga akan merasakan efeknya Jadi efek itu sedikit Yang banyak nanti di akhirat Jadi yang namanya efek daripada perbuatan buruk itu adalah keapesan Yang namanya efek daripada perbuatan kebaikan itu adalah keberkahan Pasti itu jadi kalau kamu tidak pernah menyakiti orang, kamu selalu berbuat baik, berahlak yang baik. Yang kamu petik itu adalah kebahagiaan, keberkahan, kemudahan, keamanan, kesentosaan, kesejahteraan. Itu yang kalian dapatkan. Pasti. Tidak ya, mungkin tidak. Nanti. Nah, Tapi sebaliknya, kalau Sompama kita itu berbuat jelek kepada orang lain, berbuat maksiat terus. Menyakiti hati orang terus. Nah, jangan salahkan orang kalau suatu waktu nanti kamu akan disakiti oleh orang lain. Nah, oleh karenanya itulah maksud daripada sabda Nabi Muhammad SAW. Ish mashita fa inna ka wa ahbib mashita fa inna wa amal mashita fa inna ka bihi. Artinya apa? Artinya adalah silahkan kamu ingin hidup berapa tahun silahkan berangan-angan silahkan berharap kamu hidup sampai 100 tahun silahkan tapi ingat kamu pasti akan meninggal itu yang pertama silahkan kamu senangi siapa saja cintai siapa saja silahkan tapi ingat kamu pasti akan berpisah darinya kalau enggak, engkau mati duluan atau dia yang mati duluan itu yang pasti terjadi jadi jangan tertipu sama setan ya jangan sampai tertipu oleh karena itu Caranya supaya kita tidak terlalu tertipu dengan setan. Jangan pernah meletakkan semua orang di dalam hati kita. Tapi letakkan dalam hati kita itu adalah Allah dan Rasulnya. Bas. Harta di tangan. Manusia di tangan. Jadi semuanya cuma di tangan. Nah, sehingga kalau terjadi sesuatu, kita tidak maskul karenanya. Kita tidak sampai terjerumus karenanya ke dalam dosa-dosa yang memang menjadi tipuan setan nah itu nah, jadi biarkan semuanya itu bukan berada beradab hati kita hati kita adalah Allah dan Rasulnya ketika Allah dicaci maki ketika Allah dilangsungkan perbuatan kemaksiatan kepadanya nah, kita jangan terima silahkan itu bagus pemotop nggak apa-apa tapi kalau urusan keluarga urusan harta jangan nah, karena apa Karena itu bukanlah sesuatu yang paling berharga. Jadi ada nggak ada kita biasa. Bukan berarti kita tidak sayang. Sayang, tapi jangan terlalu sayang. Nah, karena apa? Sayang atau nggak sayang, pasti kita akan meninggalkannya. Nah, jadi jangan terlalu sah, sayang. Kalau sayang itu hanya untuk aw dan bas. Nah, jadi terlalu sayang untuk Allah Rasul. Tapi kalau sayang, silahkan kepada Anak, kepada istri, kepada suami, kepada keluarga, kepada sahabat, silahkan. Tapi kalau terlalu sayang, tidak. Sayang, iya. Terlalu sayang, tidak. Cinta, iya. Terlalu cinta, tidak. Jadi segala sesuatu itu, kalau tidak sampai berlebih-lebihan, itu baik. Tapi kalau berlebih sudah berlebih-lebihan, sudah tidak baik. Eh, oleh karena, jadi yang namanya cinta, namanya kerinduan, yang namanya apa saja yang biasa diomongkan sama orang itu, itu jangan keterlaluan makan terlalu banyak jelek lapar terlalu lapar jelek pinter terlalu pinter jelek nah, jadi harus kita jangan merasa pinter merasa bo bodoh bodoh kau kau kuldi ilmiah alim jadi enggak ada orang yang paling pinter Enggak ada paling pinter itu adalah Allah dan Rasulnya nah tapi kalau orang sudah mengaku paling pinter dia paling bodoh jadi jangan merasa paling pinter nah, itu jadi kebablasan akhirnya. Nah itulah. Jadi segala sesuatu itu khairul umur atau Jadi segala sesuatu itu yang terbaik itu adalah tengah-tengah. Jangan berlebih-lebihan. Semuanya itu. So, jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Nanti kita menyesal. Biasa saja. Membaikan abainazali ka? Gawe mah. Jadi antara keduanya itu. Jadi enggak terlalu pelit, enggak terlalu boros. Jadi antara keduanya itu. Memah. Jadi seperti itu. Ahlak yang baik itu adalah simpel. Jadi banyak artinya. Banyak wawasannya. Pokoknya menyenangkan orang itu ahlak baik. Mencegah diri supaya tidak menjadikan orang itu sakit hati. Karena kita faham, itu adalah ahlak yang baik. Sedangkan kalau mau diperinci satu persatu. Ya banyak. Gitu. Nah, ini kata Nabi SAW. Yang paling sempurna keimanan di antara kaum mokminah itu adalah yang paling baik ahlaknya. Ahlak kepada orang tua, ahlak kepada handai tolan, ahlak kepada guru, ahlak kepada teman, ahlak kepada keluarga. Semuanya itu harus mempunyai ahlak-ahlak tertentu. Dan kalau kita tidak belajar pasti tidak bisa. Jadi harus ada belajar. Jadi ilmu itu yang menunjukkan kita pada ahlak yang baik. Nah, kemudian, bifi'lil fado'il. Dengan melaksanakan segala macam keutamaan-keutamaan. Sifat yang utama maksudnya. Di antara sifat utama apa? Dermawan. Ah, jadilah orang dermawan. Jangan jadi orang bakhil. Baik hatinya. Jangan jadi orang yang busuk hatinya. jadi orang yang tawaduk. Jangan jadi orang som sombong. jadi orang yang suka membantu orang lain. Jangan suka mengganggu orang, lah. orang lain. Perkataannya itu selalu menyenangkan orang lain. Jangan perkataannya itu menyakiti orang lah, hal lain. Nah, itu. Wa tarkir dan meninggalkan segala hal yang hina atau segala hal yang rendah daripada akhlak-akhlak yang tidak baik itu. Waltafahum bi ahlih. Keterusan daripada hadis itu kata Nabi, "Waltafahum bi ahlih" dan yang paling lemah lembut kepada keluarganya, yang paling kasih sayang kepada keluarganya. Itu adalah orang yang paling sempurna keimanannya. Ah, ahli di sini siapa? Aimin nisaihi, istrinya. Auladihi, anak-anaknya. Waakaribihi dan para kerabat. Ah, mereka itulah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita. Sebelum orang lain. Gitu ah, makanya Nabi Muhammad SAW bersabda. Al-Muta'adni bisadaka kamani'iha. Orang yang melewatkan sodako bukan pada semestinya, bukan pada tempatnya. Itu berarti orang yang mencegah sodako. Sodako sama orang lain. Tapi keluarganya sendiri membutuhkan. Itu berarti orang yang mencegah sodako. Sama orang lain baik, tapi sama keluarga enggak. Nah itu adalah orang yang kebablasan, Jadi itu bukan orang yang baik semacam itu. Jadi yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita adalah keluarga kita dulu. Istri, anak kita, kerabat kita. Itu adalah yang paling berhak untuk mendapatkan uh, kebaikan kita. Jadi kalau kita mau sadakul, lihat dulu. Keluarga kita ada yang membutuhkannya. Atau sudah semuanya kita berikan. Sudah semuanya kita berikan, baru kita berikan barang lain. Nah, jadi seperti itu caranya. Ya. Gawal rawahu turmazi wal hakim. Ana'i syatar radhiyallahu anhu. Gawala sallallahu alaihi Wasallam Khairukum khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik diantara kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Ahli ini sini, ai hala ilhi, wabanihi, wagaribhi. Yang paling baik kepada istrinya, yang paling baik kepada anak-anaknya, yang paling baik kepada kerabat-kerabatnya, Itulah yang terbaik diantara manusia. Nah, jadi kalau kita ingin tahu kita ini manusia terbaik atau tidak dari sisi Allah gampang. Kita lihat bagaimana istri kita, kita lihat bagaimana suami kita. Kita lihat bagaimana anak-anak kita dan kita juga lihat kepada kerabat-kerabat kita. Kalau mereka semuanya memuji, berarti kita orang baik di sisi Allah. Tapi kalau sebagian mereka mencaci, sebagian mereka memuji, berarti kita kurang baik. Kalau semuanya mencaci kita, berarti kita pasti bukan orang, bah, orang baik di sisi Allah semuanya. Kenapa? Antum syuhada Allahi alal ardi. Kata Nabi Muhammad SAW, kalian semua itu adalah saksi Allah. Di atas bumi ini nah, Jadi Allah Ta'ala nanti akan Menjadikan kita semua sebagai saksi Ini bagaimana, ahlaknya bagaimana Semuanya itu akan ditanya dan kita sebagai saksinya Jadi kalau kita dikatakan oleh orang tua kita Kamu adalah anak terbaik Kamu adalah istri terbaik Kamu adalah ibu terbaik Kamu adalah nenek terbaik Kamu adalah kerabat terbaik nah, Kalau kita sudah mendapatkan Lima terbaik ini Berarti kita is the best di sisi Allah Baik, ingat. Usahakan kamu adalah yang terbaik kepada keluarga orang tuamu. Anak kamu, anak orang tua kamu yang terbaik siapa? Kamu. Itu harapannya ustaz. Terus. Istri yang terbaik, suaminya puas, suaminya luar biasa cinta kepada istrinya tersebut. Ah, berarti terbaik. Kemudian, anak-anaknya mengatakan kamu adalah ibu terbaik. Gak ada ibu yang seperti ibu. Misalnya. Fem. Nah, kenapa? Dia itu lemah lembut. Mendidiknya luar biasa. Cara mendidiknya baik dan sebagainya. Nah, itu berarti ibu yang terbaik. Cucunya juga matang begitu. Nanti kalau sudah jadi nenek kamu. cucu Cucunya matang begitu. Nek, kamu ada nenek terbaik. Fem. Ditambah lagi. Kerabatnya semua yang matakan. Gak ada aku punya kerabat seperti dia. Silaturahminya bagus. Fem. Suka bantu orang lain dan sebagainya. Nah, Itu. Kalau sudah lima orang itu mengatakan kita ini adalah orang yang terbaik, berarti kita terbaik di sisi Allah dan calon-calon pendamping Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang ini adalah pikirkan bagaimana caranya menjadi anak terbaik, menjadi istri terbaik, ibu terbaik, nenek terbaik, kerabat ter terbaik. Itulah usaha yang harus kita laksanakan. Qawahu Ibnu Hibban wa qala laisa atwa wassalam khairukum khairukum linisa'i wa ana khairukum linisa'i. Dan diriakan daripada Imam Ibn Hibban Bahasanya Nabi sallallahu alaihi bersabda sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada istrinya dan aku adalah yang terbaik kepada istriku. Nah, oleh karena itu, maka siapapun di antara kita yang terbaik kepada pasangannya dia lah yang terbaik sisi Allah. kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW adalah sebaik-baik terlalu untuk kita sebagai umatnya. Nabi Muhammad itu adalah terbaik sebagai suami. Yang terbaik sebagai pemimpin. Yang terbaik sebagai Nabi. Yang terbaik sebagai Rasul. Yang terbaik sebagai tetangga. Yang terbaik dalam segala hal. Nabi SAW yang terbaik. Tidak ada celanya. Tidak ada kekurangannya. Semuanya sempurna. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, oleh karenanya Allah Ta'ala menjadikan beliau sebagai sosok yang harusnya kita telada, teladani. Di antara yang harusnya teladani, lihat bagaimana Nabi Muhammad akhlaknya. Nabi Muhammad SAW itu, ketika ditanya oleh sahabat Nabi kepada sahabat Sayyidatun Aisyah radhiyallahu RA. Galu, Wai Aisyah, kami sangat tahu, dengan akhlaknya Nabi ketika bersama sahabatnya, akhlak Nabi dengan musuh-musuhnya, Ahlak Nabi dengan para tetangganya, ahlak Nabi dengan para fukara dan sebagainya, kami tahu. Tapi kami tidak tahu bagaimana Nabi dengan keluarganya. Karena kami tidak pernah melihatnya. Karena kami tidak masuk ke dalam rumah-rumah Nabi. Nah, maka dijawab oleh Nabi Alaihi SAW, Nabi itu seperti kebanyakan kalian, tapi bahkan lebih baik daripada kalian. Kalau Sompaman Nabi Alaihi Wasallam itu melihat, masuk ke dalam rumahnya, lihat istrinya sedang potong-potong daging, diambil pisaunya, dia yang potong daging. Senang gak kalau istri lagi berbuat begitu, kemudian dibantu suaminya? Senang gak? Emang sudah kawin kah? Belum kawin juga bilang senang, udah khayal gitu ya. Kata saya Isya, kalau Sompaman Nabi Muhammad SAW masuk ke rumah istrinya, di mana rumahnya Nabi, camkan baik -baik, rumahnya Nabi itu, setiap rumah itu adalah 4 meter setengah. Jadi ke sana 4 meter setengah, ke sana 4 meter setengah. Kamarnya sendiri 3x3. 4 meter setengah x 4 meter setengah. Itulah Nabi. Jadi 4 meter setengah cuma. Jadi dari situ, dari ujung situ sampai sini. Itu rumahnya Nabi. Tingginya 3 meter. meter. Itu rumahnya Nabi kita Muhammad SAW Pintunya Hanya 1 meter setengah tingginya Jadi kepalanya Nabi itu Di bawahnya pas kepala Nabi Kasurnya Nabi Itu terbuat daripada kulit Tapi dalamnya itu Ada isi, isinya apa? Isinya itu lihat tuh Anunya kurma itu Daun-daunnya pelepah kurma itu Nah itu yang taruh di dalam, kan ada serabutnya, serabutnya Itu diambil masuk ke dalamnya Kan empuk, nah itu Salah Kasuhnya Nabi seperti itu. Nah, jadi ketika Nabi masuk dalam rumahnya melihat istrinya sedang menyapu, diambil sapunya, dibantul. Nabi Nabi masuk ke rumah, kebetulan melihat istrinya sedang menjahit, diambil, jahitnya diteruskan oleh Nabi. Ah ini yang sulit untuk kita lakukan. Kita nggak bisa jahit soalnya. <tuh -tuh. Nah, itu. Nah, tapi kalau istrinya lagi dandan, nggak didandanin. Gitu lah. <tuh> nah, ya. Istinya sedang memasak. Dimasakkan. Nabi serba bisa. Menjahit bisa. Bahkan, Sengah Aisyah itu kan masih kecil waktu dikawin dengan Nabi SAW. Nah, itu kan masih suka main-main. Nah, sehingga di Wetong katanya suatu waktu, pada waktu hari lebaran, nah itu, sahabat Nabi itu dihibur dengan tarian daripada seorang budak berkulit hitam. Jadi, dia nari dengan tombak gitu loh. Nari melakukan tarian dengan tombak si budak ini maka Nabi Muhammad SAW mengangkat badannya si Aisyah dan mengangkatnya supaya dia itu melihat kepada di, dari, apa, dari jendela rumahnya itu diangkat begini supaya melihat kepada tarian tersebut pernah juga si Aisyah pada waktu itu sedang pakai unta Nabi juga pakai unta, ayo balapan kepada Nabi Muhammad SAW hanya balapan balapan. akhirnya Nabi Muhammad SAW kalah saya Aisyah menang Suatu waktu Nabi balapan lagi Ayat balapan Pas kedua ayat balapan Akhirnya Nabi yang menang Saya yang kalah Akhirnya saya Aisyah ya, Kok aku di gitu. sih Biasa namanya saya Aisyah Aisyah Jadi dia itu Seorang yang dimanjal oleh Nabi SAW Sampai dikatakan Humai, humairo. Nah, Kata Nabi SAW Iya dulu kamu kan masih kurus Sekarang sudah lumayan Banyak dagingnya Makanya kamu kalah sama aku Katanya Hehehe Nah, jadi makanya jangan terlalu gemuk-gemuk nanti kalah Kalau lari kalah gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW kalau melihat kenapa saya itu minum seperti ini minumnya? Karena ada bekasnya minumnya ni, ya kan? Jadi supaya lebih jelas lagi minum lagi. Ini kan ada bekasnya di sini minumnya. Saya Aisyah kan. Nah, Nabi mengambil gelasnya, Dicari mana bekasnya. Minum Aisyah. Lalu minum. Kan sunnah dia kali minumnya. Nah gitu caranya. Lihat bagian Nabi, Nabi SAW. Dan ya. Aisyah sudah makan apel. Diambil. tampilan Nabi apelnya sudah dimakan juga. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi siapa bilang. Bahawa Nabi Muhammad SAW itu tidak romantis. Siapa bilang agama Islam itu tidak mengajarkan romantis Fem romantis Coba lihat ustaz sama ustazah bagaimana nah. Fem nah, Jadi harus romant Romantis gitu. Tapi romantisnya itu sesuai dengan yang diajarkan oleh ya, ma, Jangan di depan orang Mau romantis gitu. Nah, Romantisnya nanti di kamar Ustaz sama ustazah ya di kamar gitu. Nah. Fem pernah diwakkan Nabi saw itu mandi dalam satu bejana dengan sesajenamaimu, namaimuna sunnah hukumnya, sunnah jadi mandi bersama sunnah diajarkan dalam hadis diajarkan, tem nanti jangan ayal dulu, hah, bajar dulu, tem, tem, kita baca sedikit menurut Syawiy. Mana? Ya jamaah nah. Ya jamaah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil ammi zotarsam syafa'il amirul husain, Muhammadin wa alihi wasabainain, qal malifu hafizahullah wa nafa nabiyhi bi ulum fidaraini amin. Wa qala Sufyan bin Uyainah rahimahullah Lam yuqta'a ahadun fi dunya shay'an afdala min an-nubuwah. Wa ma ba'da an-nubuwati afdalu min al-ilmi wal fikhi. Wa bila amman hawa gala 'anil fuqaha'i kullihim. Bagapa seorang sufi, seorang mufassir pula, seorang hafiz. Eh, jadi hafiz itu adalah yang hafal 1000 hadis. Beliau ini Sufyan bin Uyainah, Semoga Allah merahmatinya. Dan kita, -kita digumpulkan dengannya. Serta mendapatkan barokahnya. Tidak diberikan seseorang di dunia yang lebih abdul daripada nubuah. Tidak ada yang lebih abdul daripada pemberian Allah berupa nubuah. Nabi paling abdulnya manusia. Dan tidak ada yang paling abdul setelah kenabian daripada keilmuan. Nah, ilmu yang dimasukkan di sini adalah ilmu agama dan ilmu fikir. Fikir ilmu yang bersumber dari Nabi kita Muhammad, Muhammad SAW. Nah, di sini maka kita patut untuk bersyukur pada Allah Ta'ala. Karena apa? Karena kita mendapatkan ilmu. Jadi cukup satu hadis saja yang dikatakan oleh para ulama kalau seumpama tidak ada Hadis yang memuliakan tentang ilmu kecuali satu hadis saja cukup. Tidak perlu hadis yang lainnya. Sebetulnya apalagi sangat banyak hadis-hadis yang menunjukkan akan kemuliaan ilmu itu. Nah, di antaranya yang dimaksudkan di sini adalah hadis Nabi yang berbunyi. man khairan yufagihuh. Barang siapa yang dikendakil Allah Ta'ala dengan kebaikan. Kebaikan itu apa? Kebaikan itu adalah sebuah relatif. Sebuah hal yang relatif kebaikan bisa berarti kebahagiaan. Berarti juga keamanan, berarti juga kesejahteraan, berarti juga kesentosaan. Berarti juga sebuah hal yang diinginkan oleh seluruh manusia itu adalah kebaikan. Jadi kalau Allah ingin membahagiakan seseorang, maka jadikan dia itu orang berilmu. Nah, kenapa? Saling berketerkaitan antara ilmu syariat itu dengan kebahagiaan akan kita dapat. Jadi kalau kalian sudah berada di pondok ini, berarti kalian sudah ditakdirkan Allah Ta'ala sebagai orang yang bahagia. Nah tinggal bagaimana kamu itu menerapkan dengan ilmu yang kalian pelajari ini. Jadi ilmu yang kalian pelajari di pondok ini, bukan ilmu yang baru. Tapi ilmu yang kuno, yang lama. Yang bersumber daripada Nabi Muhammad SAW. Bersumber daripada Al-Quran. Jadi bukan ilmu yang baru, Maksudnya, ilmu yang baru itu amana? Ilmu yang baru itu yang diajarkan di dalam pendidikan formal itu loh. Itu baru. Siapa yang menciptakan? Yang mereka mereka ini. Fem, yang mereka itu mengadakan pendidikan formal itu untuk kepentingan materi. Kita tidak sok don. Memang begitulah. Mana ada orang mau membuat sebuah alma mater atau tempat-tempat pendid eh, pendidikan kalau bukan maksud tujuan mendapatkan sesuatu yang sifatnya komersial jarang, kecuali kalau ilmu agama beda, pesantren itu bukan untuk komersil tapi pendidikan yang formal itu semuanya komersil ya. oleh karena itu maka ilmu yang kita ajarkan itu yang kita belajari sekarang ini mulai tadi itu, yang kita belajar itu adalah ilmu Nabi Muhammad SAW ya. oleh karenanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya inna nur iza dakhlal galbah in as terlalu wanfah. Sesungguhnya cahaya itu kalau sudah masuk ke dalam hati, kalau masuk dalam ha hati, maka pasti akan luas lapang dada itu. Karena cahaya itu, cahaya itu apa maksudnya? Al ilmu nurun itu maksudnya. Ilmu itu adalah cahaya. Tapi bukan semua ilmu, bukan ilmu matematika, ilmu sains, ilmu biologi. Ilmu antropologi, ilmu yang lain-lainnya enggak, bukan ilmu itu. Tapi ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syariah. Ilmu yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga ilmu yang berkaitan dengan tujuan belajar ilmu syariah. Itu semua termasuk. Memang. Jadi seperti sekarang ini. Yang kita laksanakan sekarang ini. Itu adalah ilmu syariah. Itu yang dimaksudkan. Kalau ilmu itu sudah masuk dalam hati, maka dia akan menjadi lapang dadah. Kalau sudah lapang dadanya, maka berarti dia orang beriman. Nah, siapa sih orang beriman beriman dan mereka mereka yang punya ilmu. Siapa sih orang wali? Orang wali itu adalah orang berilmu itu. Enggak ada orang wali itu dari orang yang bodoh enggak ada. Karena sebab kewaliannya itu karena ilmu. Sebab orang alim itu karena ilmu. Sebab orang mulia itu karena ilmu. Sebab orang yang dihormati itu karena ilmu. Semuanya berangkat dari ilmu. Gitu loh. Nah, sehingga sahabat Nabi bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hal lidah liga alamat dunia ya Rasulullah. Apakah kalau sudah cahaya masuk dalam hati itu ada tanda tandanya? Maka dijawab Nabi Galanam. Ya, apa itu? Atajafi At andaril gurur. Yang pertama adalah tandanya orang itu akan menjauh daripada rumah yang sangat menipu. Maksudnya dunia. Tapi bukan berarti dia itu menjauh kemudian hartanya itu ditinggalkan, tidak maksudnya dunia itu tidak masuk ke dalam hati, dunia itu hanya di tangan tidak ada sabar, ada bersyukur, dan digunakan untuk akhiratnya itu artinya tidak cinta itu artinya orang zuhud itu seperti itu bukan tidak mau dunia dunia tidak mau, tetap aja dunianya datang karena dunia itu ditetapkan, dan kita hidup di dunia, bagaimana kita tidak memerlukan pada dunia, pasti perlu, tapi jangan di hati, kalau sudah di hati kita berani melakukan segala hal Walaupun itu dosa, kita berani. Karena apa, dalam hati. Jangan, jangan dalam hati. Nah, tapi di tangan. Ada, Alhamdulillah, kita gunakan untuk akhirat kita. Tidak ada kita sabar. Tidak sampai menerobos sana, menerobos sini. Menghalalkan segala cara yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dalam agama ini. Itu yang dikatakan cinta kepada dunia itu. Hidupnya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dunia. Yang dibicarakan, dunia. Yang dikerjakan, dunia. Yang dicari dunia, pikirannya semuanya dunia. Nah, itu yang tidak boleh. Nah, daripada nggak ada pikiran dunia, ada alhamdulillah nggak ada dia bersabar. Yang ada digunakan untuk kebaikan dan semoga kita semua seperti itu. Mem? Maka itu bukan termasuk orang yang tertipu dengan dunia, enggak. Tapi Sulaiman, pernah terkaya apa tidak? Tapi dia cinta pada dunia? Nggak berarti bagi dirinya nggak berarti dunia semuanya nggak berarti bagi beliau nggak berarti jadi nggak sampai dia itu memilikinya sampai dipikirkannya dan sebagainya nggak karena kita pasti akan meninggalkan dunianya pasti jadi nggak ada orang yang paling kaya pun di dunia ini kemudian ketika dikuburkan dikuburkan juga dunianya nggak walaupun sebagian kecil walaupun nggak bakal paling yang dibawanya adalah kain kafan kapas dan minyak yang nyong-nyong itu itu yang dibawa Mau kamu diborehin dengan minyak yang biasa dipakai sama mayat itu, Gak mau kan? Nah itu yang kita bawa cuma itu saja. Jilbab kamu, kamu tinggalkan. Cadar kamu, kamu tinggalkan. Cincin kamu, kamu tinggalkan. Anting kamu, kamu tinggalkan. semua ditinggalkan. Kalau gak ditinggalkan, waktu kamu meninggal, masih ada di telinga kamu, dicopot juga. Ada di tangan kamu, dicopot juga. Bahkan. Pakaian dalamnya, copot juga semuanya. Nggak diberikan, nggak dibiarkan. Walaupun bantal, hanya seba, se, sebatas bantal saja nggak bakal dibiarkan. Fem, kesian biar kepalanya agak empuk sedikit misalnya. <laughs> Kasih bantal gitu. Nggak bakal dikasih. Mem semuanya dirampas oleh siapa? Ahli warisnya. Dirampas semuanya. Mem itu. Jadi biar kita paham Itu dunia. Omal hayatu dunia ila mata'ul. Kesenangan tapi menipu. Jadi jangan kita cinta pada dunia, jangan. Tapi biarkan dunia cinta pada kita. Kalau dunia cinta pada kita, nah dunia itu sama seperti perempuan, sama seperti kalian. Perempuan itu sifatnya, kalau dia itu dicintai, kalau dikejar-kejar malah dia lari. Nah, itu perempuan. Kenapa gengsi? Biasa. Perempuan, gitu. Mem. Tapi kalau kita cuek sama dia, nah dia ngejar kita. Nah gitu. Takkan-kankan kita tidak butuhkan dia. Dia ngejar kita. Tapi kalau kita ketahuan, kita sangat cinta pada dia, ditampakkan dan sebagainya, nah, kita dipermainkannya. Nah itu sifatnya perempu perempuan. Nah jadi dunia itu jangan dikitukan. Nah, dunia itu dicuekkan. Nanti pasti dia ngejar kita. Bagaimana caranya? Jadi orang alim. Itu dunia kan ngejar terus kepada orang alim. Kalau sudah dunia mencintai kita, maka rizki yang kita dapatkan itu sama seperti bayangan yang ada dalam diri kita. Kalau kamu jalan di bawah matahari ada bayangannya enggak? Kalau kamu jalan di bawah lampu sekarang ini ada bayangannya enggak? Ada kan? Nah, bisa enggak kamu pisah daripada bayangan itu? Kamu katakan, eh, bayangan jangan ikut aku ya, gitu? Bisa enggak? Tak bisa kan? Ikut terus kan? Sama risiko kamu gak kemana-mana. Ngapain kamu dibodoh-bodohin setan-setan yang malun itu. Fem, jangan mau dibodoh-bodohin terus. Khawatir nanti dunianya gimana, gimana, gimana. Jangan mau dibodoh-bodohin. Dunia itu sudah ditentu. Mulai kamu lahir sampai kamu meninggal sudah ditentukan. Gak baga mana-mana. Jadi yang kamu minta cuma keberkahannya saja. Tapi kalau sampai kita itu cinta kepada dunia gak? Waktunya hilang, hilang waktunya pecah-pecah, waktunya rusak ya rusak. Enggak usah kita sampai terjerumus ke dalam dosa gara-gara dunia itu yang hilang dari kita nah, itu maksudnya jangan sampai kita cinta pada dunia. Itu artinya at-tajafi an daril hulur. Yang kedua, wal inaba ila daril khulud. Kembali dan berusaha untuk mendapatkan rumah yang abad, abadi, di mana itu? akhirat akhirat maksudnya jadi kalau sudah urusan dengan surga, dengan akhirat kita, kita laksanakan, nah, itulah maksudnya mereka-mereka itu makanya kalau kita kan beda, kita begitu saat tahajud sekali aja sudah merasanya kayak gimana memhatamkan Quran sekian hari sekali sudah merasanya, seakan-akan kita saja melaksanakannya Nah, itu kita. Kalau mereka tidak. Habib Dhamma Segap itu, datunya para syaraif yang bangsa Segap itu, itu kalau siang hari, beliau mengatakan ke Quran 4 kali. Malam hari 4 kali, berarti berapa setiap hari? Nah, kamu mengatakan ke Quran tahun sekali kan? Hah. Ini setiap hari. Berarti bayangkan, kalikan 354 hari berapa itu? Itu beliau. Itu Habib Muhammad bin Ahmad Mohdor, itu beliau itu sebelum dikuburkan di tempat kuburnya, beliau sudah menghatamkan Qur'an di tempat kuburannya itu 8.000 kali hatamah. Rabi Al-Adhawi sebelum dikuburkan di tempat dikuburannya itu, dia menghatamkan Qur'an sebanyak 7.000 hatamah. Itu. Jadi tidak ada apa-apa saja. Tapi tetap mereka itu seperti yang digambarkan. Al-Quran. Waladzina yu'tu nama'atau wa kulubuhum wajilatun anahum ila rabbihim Rajiun. jadi mereka yang melakukan suatu pekerjaan tapi hati mereka itu dalam keadaan takut bukan malah dalam keadaan ujub dalam keadaan takut habis sholat itu mereka keluar dari sholatnya itu seakan-akan baru saja dia itu berbuat zina dari sakit malunya kepada Allah Ta'ala nah, kita tidak habis sholat tahajud, Alhamdulillah aku tahajud ya. berarti aku harus mimpi Rasulullah ini aku ini harus begini, harus begini ya. itu ujub namanya Siapa yang ngasih kesihatan kepada kamu sehingga kamu itu bisa sholat tahajud? Siapa yang ngasih kelawangan kepada kamu sehingga kamu tidak sibuk sehingga bisa melaksanakan tahajud? Apa yang bisa kita lakukan? Tak ada. Semua itu minta daripada Allah Taala. Semua pemberian Allah, bukan kita. Nah, oleh karenanya itu mereka. Alat ini tuna ma'atau wah gulubuhum wajillah. Hati mereka dalam keadaan takut. Takut apa? Innahum. Annahum ila mereka itu pasti akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apapun yang pernah dilakukan di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin selamat di dunia sampai di akhirat, kalau kita ingin bahagia di dunia sampai di akhirat, kalau kita ingin mulia di dunia sampai di akhirat, tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Jalannya cuma satu. Harus kita belajar ilmunya Nabi Muhammad SAW. Dengan ilmu Nabi Muhammad SAW, kita akan berkah hidupnya. Dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW, kita akan dihormati oleh banyak orang. Dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW, kita akan dicintai banyak orang. Dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW, kita akan selamat daripada kejahatan orang. Dengan ilmunya Nabi Muhammad SAW, kita akan hidup dalam keadaan aman dan sejahtera kita. Minta kepada Allah Ta'ala, semoga ilmu yang kita pelajari selama ini menjadi ilmu yang barakah. Ilmu yang manfaat. Ilmu yang banyak melekat. Dan semoga kita semua termasuk yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya sehingga kita termasuk yang dibangkitkan bersama Allah dan Rasulnya. Allah hadirnya wal-kunyaitin salihah wal-mana wasa wassal al-fatihah. Ya Rabbana ta'rifna.